Komisdarlun berita pagi di siang hari ini Senin 12 Agustus 2019 dibacakan Ardian Syah. Karhutla belum padam, heli BNPB masih bom air. Nelayan jangka hilang di laut. Kebijakan Bupati Aceh Besar dipuji. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang sudah dirangkum tim newsroom Slambi FMN.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 Sudarlun Sarifuddin, 35 tahun, nelayan asal desa Pante Pesangan, Kecamatan Cangkabiren, hilang melaut Sabtu 10 Agustus 2019. Informasi yang diperoleh dari berbagai sumber termasuk dari Timsar. Korban hilang sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, namun hingga sore Sarifudin belum ditemukan. Beberapa nelayan di Cangka mengatakan Awalnya, ia bersama tiga bot pancing lainnya memancing ikan di perairan Laut Jangka atau kawasan Selat Malaka, 5 mil dari Pantai Jangka. Badrudin Yunus, Panglima Laut Biren, mengatakan korban pergi memancing bersama teman-temannya dengan menggunakan empat bot dengan jarak kurang lebih 3 mil. Dan ketika pulang, korban beriringan. Namun ketika dalam perjalanan, bot korban berada paling belakang. Teman korban yang berada di posisi terakhir melihat korban paling belakang sudah tertinggal jauh dan ketika didekati ternyata korban sudah tidak berada di bot. Informasi itu juga dengan cepat menyebar ke masyarakat. Timsar, Airut, TNI, Nelayan, Tagana, Relawan BPBD, Rapi, dan masyarakat yang mendapat informasi adanya Nelayan hilang langsung melakukan pencarian. Mereka menyelusuri perairan Laut Jangka dan sekitarnya. Namun hingga saat ini Syarifuddin belum ditemukan. Sudarlun hujan lebat menggoyur Aceh Barat Sabtu 10 Agustus 2019 malam pukul 21.00 waktu Indonesia Barat menyebabkan sejumlah titik kebakaran lahan dan hutan atau karhutla di kabupaten tersebut ikut padam. Namun hingga Minggu 11 Agustus 2019, karhutla melanda Aceh Barat juga belum padam total karena masih ditemukan kebakaran di kawasan ujung Tanah Darat, Kecamatan Merbu. Sementara itu helikopter dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang dikerahkan ke Aceh Barat pada Sabtu 10 Agustus mulai melakukan misi penyiraman atau bom air pada titik lokasi karhudla Di Aceh Barat sebanyak 24 kali dilakukan penyiraman menggunakan air laut. Selain di Aceh Barat, juga ikut dilakukan penyiraman udara di kawasan Nagan Raya sebanyak tujuh kali. Hingga Minggu 11 Agustus kemarin, helikopter BNPB masih disiagakan di Bandara Cutnya di Nagan Raya dan direncanakan akan melakukan penyiraman kembali pada pukul 16.00 hingga pukul 18.00 pada titik yang masih terjadi kebakaran lahan yaitu di ujung Tano Darat. Selain itu, tim gabungan BPBD yang beranggotakan TNI Polri, Tagana, Basarnas, Rapi, dan sejumlah lembaga terkait pada minggu siang juga dikerahkan ke lokasi. Sementara itu, Danrem 012 Tuku Umar, Kolonel Infantri Aswardi, Bupati Aceh Barat Ramli MS, dan Dim Ledkol Cavalierinurul Dianto pada Sabtu lalu juga ikut membantu pemadaman dengan tim di kawasan Alu Penyaring, Kecamatan Merbo Aceh Barat. Bupati Rambli MS mengatakan pemadaman akan terus dilakukan hingga benar-benar tuntas, baik melalui darat dan juga udara. Sudahlun khutbah Hari Raya Idul Adha di Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh disampaikan oleh Ustadz Masrul IDLC, Pimpinan Pondok Pesantren Babul Mahfirah Cotkeung Aceh Besar. Dalam khutbahnya, putra dari Abu Madinah itu menyampaikan pentingnya masyarakat untuk meneladani pemimpin. Ia menyebut pemimpin adalah orang pilihan yang terpilih atas kehendak Allah. Rasulullah telah memberikan perintah kepada umat untuk mengikuti pemimpin meskipun itu dari kalangan budak, jelas Ustad Masrul ID. Ustad Masrul ID juga menyampaikan beberapa nasihat lain seputar tema Idul Adha, momentum tarbiyah membentuk pribadi taat, ikhlas dan peduli. Ustadz Masrul juga memuji sikap Bupati Aceh Besar yang meminta Mas Kapai memberhentikan penerbangan setengah hari di Hari Raya Idul Adha dan Idul Fitri. Menurutnya yang dilakukan Bupati Aceh Besar Mawardi Ali merupakan salah satu sikap pemimpin yang patut dicontoh karena menjalankan norma-norma dalam pelaksanaan syariat Islam. Masrul menyayangkan sikap sebagian masyarakat yang mencemooh permintaan Bupati tersebut. Padahal jelasnya, ini adalah keistimewaan yang dimiliki Aceh. Secara khusus, Masrul ID juga memberikan apresiasi kepada pemerintah Aceh, di mana PLT Gubernur mengeluarkan keputusan Gubernur yang memberikan jatah dua hari cuti libur bagi pegawai di Aceh. Darlun sudah menjadi kelaziman setiap tahun menyambut hari raya nelayan di Pidijaya tidak melaut. Pantang melaut selain sudah menjadi kesepakatan bersama juga timbul atas kesadaran semua nelayan. Panglima Laut Pidijaya Abdul Hamid Husin mengatakan pantang melaut selama 4 hari yaitu hari raya pertama dan 3 hari berikutnya yaitu 11, 12, dan 13 Julhijjah. Sementara hari raya Idul Fitri pantang melaut 3 hari. Kalender tidak melaut pada Idul Fitri dan Idul Adhah lanjut Abu Laut Pidijaya memang sudah terhafal oleh nelayan di wilayahnya. Sehingga tidak mengherankan jika dalam praktiknya semua nelayan tetap mematuhi keputusan dimaksud. Ditambahkannya saat-saat seperti saat ini sebagian nelayan tidak memiliki aktivitas lain. Sehari-hari hanya menghabiskan waktu untuk bersama rekan-rekan seprofesinya di warung kopi ataupun balai. Hal yang sama juga disampaikan Abu Luk Yusri Pada minggu kemarin sepanjang hari hingga menjelang petang suasana kota Merdu sepi senyap. Lenggangnya ibu kota kabupaten karena masyarakat melaksanakan salat Idul Adha. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sebelas alun petani 6 desa di Kecamatan Setia dan Tangan-Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya tidak bisa menggarap lahan sawah pada musim tanam gadu 2019. Peristiwa berkurangnya debit air irigasi teknis dan petani tidak tertib menggunakan air serta kekeringan sungai sehingga suplai kebutuhan air sawah terhenti. Dari pantauan di lapangan areal sawah yang belum digarap di tiga desa yaitu Cinta Makmur, Mon Mameh, dan Tangan-Tangan Cut. Gesi Gampung Cinta Makmur, Junaidi mengatakan areal sawah di tiga desa tersebut belum digarap sama sekali padahal jadwal turun ke sawah telah dimulai 2 bulan lalu. Sedangkan di Kecamatan Tangan-Tangan, sawah yang bisa digarap petani juga di tiga desa adalah Kutabak Drin, Ilop, dan Blang Padang. Sementara itu gecik gampung Kutabak Drin, Syarkani memaparkan paling parah adalah sawah di daerah Kutabak Drin karena permukaan sawah kering kerontang sehingga bisa dilintasi kendaraan bermotor. Peristiwa terhentinya pasokan air sawah dikatakannya meresahkan petani di tiga desa itu dikarenakan penanaman padi menjadi terlambat. Sementara itu komisi irigasi kerung susu Darmi mengatakan suplai air tidak mampu lagi menjangkau areal sawah di beberapa desa di kecamatan Setia. Selain disebabkan debit air kerung beka atau kerung susu berkurang drastis dan petani tidak tertib menggunakan air. Darlun Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut saat ini pihaknya tengah bernegosiasi agar Korea Selatan membayar lebih biaya perlindungan terhadap Korea Utara. Dalam unggahannya di Twitter, Trump menyebut selama bertahun-tahun negeri ginseng hanya memberikan kontribusi sedikit kepada Amerika Serikat. Dilansir dari AFP, Rabu 7 Agustus presiden yang berusia 73 tahun itu melanjutkan perundingan mulai dilaksanakan agar Seoul bersedia untuk meningkatkan biaya perlindungan dari korut. Korea Selatan adalah negara makmur yang wajib memberikan kontribusi atas penempatan tentara Amerika Serikat. Amerika Serikat dan Korsel terlibat dalam aliansi militer sejak Perang Korea 1950 hingga 1953 yang berakhir dengan gencatan senjata, alih-alih kesepakatan damai. Sejak saat itu Washington menempatkan lebih dari 28.000 tentara di Korsel untuk menangkal ancaman. Namun sejak menjabat presiden dari Partai Republik tersebut berulang kali mengeluh betapa mahalnya biaya menempatkan pasukan Amerika Serikat di semenanjung Korea. Karena itu Korea Selatan kemudian sepakat menaikkan biaya penempatan dari 800 juta US dolar atau 11,7 triliun menjadi 924 juta dolar Amerika Serikat atau 13,1 triliun pada 2019.